Jadi bukan ilmu namanya kalau ternyata menambah jauh dari Allah. Jadi ilmu itu adalah selalu menambah takut kepada Allah. Sebelum masuk surah Ar-Rahman, saya ingin siapa yang ingin masuk surga berdiri coba. Ya ibu Absen tiga orang bersama ibu, tiga orang, ya. Eh, 3 orang, 3 orang, tiga orang, ya. Lu apa, lu apa, lu apa. tiga. orang, tiga orang. Tiga orang. Ya. Tangan di tengah. Tangan di tengah. Ya, ini belum Bukan di, Saya berapa. Saya berapa, berapa. Ya, tiga orang, ini tiga apa? apa? tiga. Empat, tiga Tiga, tiga sama Ren Oh, kamera Pak, pak ini bertiga sama anaknya Tiga yang baru, Pak, berkumpul yang baru, Pak Ini jenis seperti empat Ibu, coba pandang wajah sahabatnya yang bermayu Dengan hati Ya, ucapkan Bapak, I love you I love you because of Allah Lagi Pandang-pandang aja, pandang I love you because of Allah I love you because of Allah Kami pun tahu apa kata suhaf Engkau akan dikumpulkan nanti Dan jika mendengar orang yang kau cintai Maka kalau kau mengumpul yang kau cintai Ucapkan, aku cinta balong karena Allah Ya, lagi because of Allah Lagi Kalau bahasa Arabnya, kalau laki-laki, anak wuhib buka Kalau perempuan, anak wuhib buki Ya, pakai bahasa Arab Anak -an, wuhib an -an. an -an. an -an. Ya, Bu, Quran berapa juz? Sebelum berapa, berapa hari? Sehari berapa? Satu Juz, setuju berapa lembar? Dua Berapa lembar? Dua berapa? Berarti setiap selesai sholat 12 lembar. Dua lembar. Berat enggak? Ya, bagus. Sudah paham? Berarti dua lembar punya waktu. Ini suratnya. Insyaallah, ya. Sepakat sama kawan-nya, nanti saling saling ugor. SMS. Nah, sudah baca perlu